Assalamualaikum saudara-saudaraun berita malam edisi hari ini Rabu 5 Oktober 2016 dibacakan Ardian Syah. Serpihan ledakan di Idiraye masih diuji forensik oleh Polres Aceh Timur. Mendagri tidak hadirkan saksi ahli sidang rt berlanjut. Badai Matius hantam Haiti banyak rumah kehilangan atap. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi Aceh. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94.4 FM Roxmawe, Radio Lawser 94.6 FM Cita dan Radio Rimba Pase 90.1 FM Roxmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto mengatakan hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan jenis benda yang meledak di kolong mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK8290JD yang diparkir di depan jeep komputer di Aceh Timur. Sebelumnya telah diberitakan sebuah ledakan mirip granat menggelegar dari kolong mobil pickup Daihatsu Grand Mag selasa dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Akibat ledakan tersebut, dua mobil yang berdampingan mengalami kerusakan. Kapolres mengatakan pasca kejadian, tim identifikasi dari Satres Krim Polres Aceh Timur dan tim Jibom Rimob Subden 2 Aramia telah melakukan olah TKP di lokasi ledakan. Semua serpian yang ditemukan dalam olah TKP dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berlabel resursi dan kriminal. Selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Timur untuk uji forensik. Zadlun kuasa hukum gerakan rakyat Aceh menggugat gram Harley Mu'in menilai Menteri Dalam Negeri belum mampu menghadirkan saksi ahli pada sidang lanjutan gugatan Gram, atas tidak masuknya nomenklatur kawasan ekosistem loser dalam kanun RTRW Aceh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Didampingi koordinator tim kuasa hukum geram Nurul Iksan, Harley Mu'in dalam siaran pers mengatakan, Majelis Hakim yang menyidang perkara tersebut memberikan dua kali kesempatan kepada Mendagri untuk menghadirkan saksi ahli. Sebelumnya sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam geram menggugat Mendagri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh terkait tidak masuknya nomenklatur kawasan ekosistem Loser dalam Kanun Aceh nomor 19-2013 tentang rencana tata ruang wilayah Aceh. Adapun penggugat adalah Effendi warga Aceh Besar, juarsyah warga Benar Meriah, Apukari warga Gaya Luwes, Dahlan warga Kota Loksemawe, Kamal Faisal warga Aceh Tamyang, Muhammad Ansari Sidik warga Aceh Tenggara, Sarbunis Aceh Selatan, Najaruddin warga Nagan Raya, dan Farwiza warga Kota Banda Aceh. Mereka menggugat karena Mendagri dianggap lalai mengawasi pemerintah Aceh yang menetapkan kanun RTRW tanpa mengakomodir kawasan strategis nasional di Aceh. Zdarlun badai kuat menghantam Tahiti, membawa angin berkecepatan 230 km per jam, hujan lebat dan gelombang badai berbahaya. Badai Matius, yang merupakan badai kategori 4, menyapu Haiti bagian barat dan kini mendekati timur Kuba. Akses ke Haiti Selatan terputus setelah jembatan yang menghubungkan ke ibu kota Port Au Prince Robo. Deputi Les Cies, salah satu kota pesisir di selatan, mengatakan di sana di katastrofik Menurut Clouty Regis Delamer mengatakan kota dengan populasi 70.000 warga itu mengalami banjir dan banyak rumah kehilangan atap. Ia sendiri menyelamatkan diri di tengah rapat ketika tiupan angin kuat merobek atap bangunan. Presiden sementara Haiti, Jos Elmer Frever menyebutkan sejumlah orang di laut yang tidak mengindahkan peringatan tewas namun ia memberikan informasi yang lebih rinci. Haiti adalah salah satu negara termiskin di dunia dan sebagian besar dari 11 juta warganya tinggal di wilayah rawan banjir dan dalam rumah yang rapuh. Sejumlah empat warga asal Tiongkok dan Malaysia sejak dua pekan terakhir dilaporkan bekerja tidak resmi di bantaran Sungai Tutur Aceh Barat. Menurut laporan dari warga yang menghubungi awak media di Melabo, keempat warga asing ini membuat kapal yang diduga untuk menambang emas secara ilegal di kawasan pedalaman tersebut. Bahkan saat bekerja, empat warga asing ini juga ditemani dua orang pekerja yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, serta seorang warga lokal. Sumber tersebut menambahkan warga asing yang bekerja secara ilegal ini juga di-backup oknum aparat berpakaian preman. Warga berharap aksi pekerja ilegal ini segera dihentikan sehingga warga di daerah itu tidak dirugikan dengan aksi tersebut. Secara terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Melabu Aceh Barat Ian F. Marcos mengakui visa kunjungan yang dimiliki empat warga asing tersebut diperbolehkan melakukan survei. Namun tidak diperbolehkan bekerja seperti yang dilaporkan warga, yakni sedang membuat kapal di kawasan Sungai Tutut, Sungai Mas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Serambi FM. Berlun kegiatan penambangan bahan galian C yang sedang berlangsung besar-besaran di kawasan irigasi teknis kerung susu diprotes warga setempat karena beroperasi tanpa izin. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan daerah aliran sungai atau erosi yang parah. Peristiwa erosi juga mengakibatkan lahan perkebunan masyarakat milik 21 warga dalam wilayah kemukiman Kuta Tinggi hilang di Telan Arus. Abdul Talib warga pemilik lahan kebun di kawasan das daerah irigasi kerung susu mengatakan, Surat permintaan penertiban aktivitas penambangan bahan C tersebut sudah dua kali dilayangkan kepada pemerintah. Abdul Talib mengatakan masyarakat pemilik lahan perkebunan di kawasan daerah aliran sungai irigasi terutama dari lokasi batele ke arah hulu sungai sangat keberatan terus berkelanjutan aktivitas penambangan bahan C di kawasan itu sebab cukup banyak tanaman perkebunan yang jatuh ke dalam aliran sungai atau sebagian besar lahan perkebunan telah berubah menjadi aliran sungai atau pantai. Sudalun Topan Chaba menghantam kawasan selatan Korea Selatan membawa angin kencang dan hujan lebat yang menewaskan setidaknya tiga orang dan membanjiri pelabuhan utama serta situs-situs industri sehingga mengganggu proses produksi. badai itu awalnya menyapu Pulau Jeju pada selasa malam. Satu orang dilaporkan hilang, sementara listrik di berbagai daerah padam dan rumah hancur. Terhitung 26 penerbangan ke pulau tujuan liburan itu pun dibatalkan. Sementara itu pekerjaan di dua pabrik Hyundai di kota Ulsan juga dihentikan sementara karena masuknya air. Menurut bicara Hyundai, pabrik tersebut memproduksi mobil Aizen dan Sun TV. Penghentian operasi juga terjadi di beberapa galangan kapal di sepanjang pesisir selatan, termasuk Daewoo, Se dan Marine Engineering Co Ltd di, Gug. di Busan dan Ulsan sendiri 5 orang tewas akibat topan ini, akibat topan ini. Kementerian Keamanan Publik Korea Selatan melaporkan bahwa selain itu 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Dari newsroom Selambi Tanjung Permakian berita malam Selasa Rabu 5 Oktober 2016.